Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih teman-teman uh, yang sedang online yang dirahmati Allah. Mari kita mulai. Bismillah. Alhamdulillah laa haula wa laa quwwata kita lihat deh kan teman-teman di hari-hari teman-teman ya dalam -hari, teman yang yang, yang berbagai ya, semuanya. Uh, kita sering melihat tetangga kita, teman kita, kerabat kita dan sebagainya yang mereka itu apa namanya, hobi, main bola, gila, bola, dan sebagainya. Itu, apa namanya, segala sesuatu yang terkait dengan bola itu betul-betul dianukai. Ya, apakah itu bajunya, kaosnya, celananya, nomor, angka dari kaos itu juga, begitu juga klub kesayangannya, dan bahkan juga, asan uh, hiasan dinding spoilir spoiler yang dia miliki itu bahkan anduknya pun juga apa namanya itu merupakan bagian dari lambang klubab yang yang dia cintai ya karena betul betul uh, senengnya terhadap bola hobinya pada bola <hums> betul betul cintanya kepada uh, pemain bola yang jadi idolanya. Nah begitu juga kalau kita berbicara tentang orang-orang eh, Jawa yang suka dengan konik ya Menganggap gulung merapi itu sebagai yang keramat dan sebagainya ya Menganggap Mbak Marijan itu sebagai pawang yang sangat berjasa yang Mungkin yang dipasang di dinding kamarnya juga mungkin gambar kuku bima energi Rosok-rosok Mbak rosok, Marijan kadang-kadang seperti itu Ya eh uh, kalau maksud di masyarakat yang lain kita bisa melihat juga banyak diantara masyarakat yang mereka itu mempunyai koleksi-koleksi benda-benda yang dianggap mempunyai wah mempunyai keramat dan sebagainya pokoknya itu wujudnya keris atau satu nol nol suro sabu, no, no, sabu inten keris ya nah, sabu inten dan sebagainya atau mungkin juga di koran stable pada bulu ya kemudian kod inten dan sebagainya Jadi, jadi koleksi mereka jadi benda, dianggap benda yang keramat, mempunyai kehebatan, luar biasa, dan sebagainya. E, segala sesuatu yang dia cintai itu betul-betul e, dikoleksi untuk untuk pribadinya. E, dan kalau itu merupakan perbuatan ya <coughs> so, menjadi bagian dari e, perbuatannya, kehidupannya sehari-hari. Kalau oh, dia suka tinju gitu ya, ngalor, ngitil, nah emak ditinju... E, atau petinju dan petinju. Nah, kita itu harusnya orang Islam itu juga seperti itu ya. Jadi orang yang suka kepada Muhammad Ali ya, ya petinju yang legenda, ya. barangkali ya, juga seperti itu. seperti itu. Orang yang uh, kepada Kalau nah itu atau mesti dan sebagainya, gayanya dia bikin beli itu gaya yang seperti itu. Ya. Yeah? Nah, harusnya kita itu kalau kita itu betul-betul mencintai Islam, Islam itu betul-betul bagian dari roh kita, kehidupan kita sehari-hari. Ya yeah, mestinya yeah, kita itu idola kita juga, arīla, lain kecuali ya. Yeah? Jadi para sahabat tentunya karena Rasulullah itu sendiri di dipilih oleh Allah, ditunjuk oleh Allah sebagai uswah hasanah, sebagai teladan, sebagai idola bagi kita semuanya. Ya, maka tidak heran kalau Allah kemudian berfirman Al-Anbiya ayat 3. Katakanlah, "Rasulullah itu uswatul hasanah liman kana ya'rjuuha wal yawmal akhir wasabaru wa'adallah ta'thira." ya sungguh tēlā ada pada diri rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang meharap rahmat Allah, dan kedatangan hari kiamat. Uh, dan dia banyak menyebut Allah, gitu. Jadi, kalau kita memang iman kepada Allah, dan dari akhir, dan kita itu termasuk orang-orang yang taqwa, orang-orang yang banyak ingat Allah, sebagainya, ya, mestinya kita menjadikan rasulullah itu sebagai idola kita. ya para sahabat dulu seperti itu pecintaannya amat sangat kepada Rasulullah tapi umat Islam jaman sekarang ini mereka itu merasa sudah mencintai Rasul kalau sudah melantunkan salawat sudah mengucapkan salawat sedang keperli kehidupannya sehari-hari masih jauh dari apa yang dikehendaki Rasulullah mari kita tengok, kita lihat para sahabat dulu ya, ketika apa namanya mereka mereka mengidolakan Rasulullah ini ya Sampai-sampai rambutnya yang tidak pendek, tidak panjang juga dicatat, kulitnya juga dicatat, senyumnya, tawanya dicatat, ya cara berjalannya yang cepat juga dicatat. ya tapi menoleh, dipanggil oleh orang juga dicatat, apapun, ya sampai warna bajunya, warnanya, jubahnya dan sebagainya. Kadang hitam, kadang putih, kadang hijau, merah, dan juga dicatat oleh para sahabat. Ya, izarnya yang tidak lentar ke bawah, ke, ke pita, pita juga dicatat oleh Rasul Sampai dah hari yang digitalnya dicatat oleh Sampai begitu, karena para sahabat itu betul-betul amat sangat menjadikan Rasulullah itu sebagai idola. Ingin melakukan apa, dia sama seperti apa yang dilakukan Rasulullah. Betul-betul ruhnya para sahabat itu sudah diwarnai oleh Rasulullah. Oh, kehidupan Rasulullah itu betul-betul sudah mendarah mendaging ya. Yeah, ya yeah, di uh, di kalangan para sahabat itu. Yeah, sampai sahabat yeah, apa namanya? Sisa makanan beliau lupa sinang sitalik. Bahkan tidak sisa makanan Sisa air wudunya pun jadi rebutan ringatnya rasulullah itu selesai sampai serap kemudian dengan kaid rumantitus di waktu seperti itu. Ya? Nah, uh, teman -teman yang nah, kita itu mengalami mengalami kecintaan kita kepada Rasulullah. Ya umat Islam seperti ini tidak begitu rasulullah. Ya. Rasulullah Makan dengan tangan kanan. Selalu makan dengan tangan kiri, enak saja. Makan tokoh agama, pimpinan agama. Sambil berdiri, minum dengan tangan kiri. Itu enak masalahnya. Padahal Rasulullah mengatakan orang seperti itu, orang sombong. Padahal kalau kita itu termasuk ke dalam kelompok orang sombong, Rasulullah juga mengatakan layak kurunan. Dan akan mengkana fi kolbihi mis kolbihara dengan kibrin. Tidak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada sombong walaupun seharusnya roh. Ya. Jadi, oh, gimana? Jangan sampai kita terjebak bahwa kecintaan itu hanya ditunjukkan oleh uh, sholawatnya saja. Ya, oleh oh, Allahu Akbar ya yang medelihara, wong wong menggapul uh, dan sebagainya itu ya. Cara, jangan itulah. Ayo kita biru peri kehidupan Rasulullah itu sendiri. Ya. Yeah? bagaimana Rasulullah bersikap uh, terhadap istrinya terhadap keluarganya terhadap tetangganya itu bahkan terhadap musuhnya sekalipun ya yeah? kita lihat coba yang namanya Abu Sofiyan itu musuh kebuyutan Rasulullah ya yeah? ya yeah? sampai sejak masuk di Mekkah ya yeah? tidak yeah? uh, dihinakan oleh oleh orang-orang juga oleh Abu Shofyan, juga Abu Jail, dan Ya sampai di Mekah pun Abu Sufyan juga mau kumpulkan pasukan untuk menyerang Rasulullah. Tabang Badar, perang Uhud dan sebagainya ya. Ya, nah, tetapi eh, kita melihat dari cara membaca, sendiri kita menyaksikan bahwa ketika pernah lakukan Mekah, saat itu yang Abu Sufyan ya, itu gitu ya. Bahkan anaknya pun yang jadi perang mem memerangi Islam ya ikrimah ya, itu pun juga diampuni, dan akhirnya juga menjadi panglima perang Islam itu kemudian jadi orang sore, orang baik, dan sebagainya coba kita bayangkan kalau Rasulullah itu menaruh dendam, marah kepada Abu Sofyan, kemudian Abu Sofran jibunan, gak mungkin selamat itu Abu Sofyan, kemudian juga ikrimah juga gak mungkin selamat itu dan kita tidak bisa mengambil kemanfaatan kayak ikrimah sebagai panglima perang juga itu. nah inilah Keibadzēn Rasulullah, ya, itu harus kita percīrī, dari siruk nabawiahnya itu, yang kemudian kita contoh da, dalam perilaku sehari-hari. Habis, riwayat terkenal, berbicara tentang masalah Rasulullah yang diludai berkali-kali ketika perhidu. berkali-kali ketika perhidu. Tetapi kemudian ketika tidak ada yang meludai, ketika lewat tempat yang sama, kemudian Rasulullah bertanya, kanan-kiri ada apa, di mana orang itu ternyata sakit orang yang mau mudah ternyata sakit. Ya tidak kemudian Rasulullah membalas ketika dia lemah, sakit dan tapi Ya, baik, bersikap bersikap positif dan Nah, akhlak yang seperti ya mestinya mestinya kita contoh kan Maka dari itu ya Allah juga ya secara logis Allah juga kemudian menuntunkan kepada kita semuanya ya. Uh, di dalam surat ali Imran ayat 31 gitu ya Di dikatakan katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa Ya pasti Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa Karena kita kalau di di Rasul semua ya eh, tutur kata, dan tingkah laku semuanya itu itu dalam keadaan baik, semuanya baik ya. Eh nah, di dalam konteks itu Rasulullah sendiri mengatakan almuslimu man zalimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Ya namanya orang Islam itu adalah orang yang orang-orang Islam lain itu selamat dari lisannya dan tangannya wa yadihi artinya tangan mūzika, orang izpildītā itu tidak merugikan orang orang izpildītā mūzika, izpildītā mūzika, izpildītā mūzika, dan sebagainya dia paham betul, wa aspallah kamu terhadap uh, dusta karena dusta itu akan bawa kepada kederakaan dan keduragaan itu akan membawa generaneraka jadi ulisan mulut pun bibir pun akan tur kita baik nah, kalau kita mauiku tatanan rassulullah maka yang keluar dari mulut kita ya baik baik ya ketika kita berjalan kemudian teranttuk jatuh pun ya tidak ijarat yang keluar ya tetapi betul-betul innalilah ketika kita bersin kita ucapkan alhamdulillah yang lain pun juga akan menjawab dengan mendoakan diasan Allah dengan gantindoakan di hatitum ya ketika uh, lampu mati kita mengucapkan imbnaillah tapi itu nah, kemudian ketika lampunya itu na samnyaasan kita mengucapkan alhamdulillah dan sebagai banyak kata-katanya indah semuanya tapi nah, tidak ada yang jelek sama sekali ya Uh, semuanya, semuanya baik. Ya. Saling menasihati, satu dengan yang lain. Yang, yang keluar dari menurut dari orang Islam itu harusnya seperti yang keluar dari mulutnya Rasulullah. Karena kita diperintah untuk ikutinya. Katakan juga, kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nah, mari kita ikuti. Sampai-sampai uh, Rasulullah dan Allah juga mengatur kalau kita berbicara di depan Rasulullah tidak yang tinggi nada yang keras dan sebagainya ya etika bagi kita semuanya kalau kita ini sebagai murid berbicara dengan guru, berbicara dengan usta, berbicara dengan kia, ya harus bicara dengan lemah lembut. Orang ini dan sebagainya. etika. Kepada orang tua juga seperti itu, kita untuk kata-kata yang lembut seperti itu ada tinggi Karena ana hipengguluk duit wong tuane gawae sering nyedit wong tuane kemudian anaknya merasa berhak untuk untuk ngomong keras terhadap orang ada gitu seperti ya kemudian uh, Mansalim muslimu namin bisa ya dia juga tangannya maksudnya tangannya perbuatannya gitu Oleh karena itu perbuatannya pun tidak tidak merebikkan orang lain perbuatannya justru malah selalu menguntungkan orang lain Bahkan perbuatan itu e, Oleh Allah, senantiasa dihubungkan dengan iman Amanu wa kan soliqah Orang yang beriman dan beramal soleh Karena hakikatnya Amal sholeh itu adalah Dua daripada iman, tidak bisa dipisahkan Sebenarnya, ya, antara Apa namanya, iman dan amal sholeh e, Orang yang mencapai Dirinya sebagai orang yang beriman Sudah pasti dalam kehidupan sehari hari Tanpa akhlaknya kerimah, perilakunya, tingkah Lakunya, kunduk, tindak talp Pak dalam keseharian nah, memang dia itu yang baik begitu juga nampak dari amalnya yang baik di sini dikatakan sebagai amalsholehhan begitu nah, nah kalau kita tidak mengikuti Rasulullah oh. ya wajar adalah akhlak kita tidak baik yang itu Nah kalau uh, di dalam ayat tigaku surat al- Imran itu Allah kemudian mengatakan banyak Allah akan mencintai danmbaang hmm. berlaku gitu tagung dan mengampuni risa -risa kita Nah, tentu saja kita akan merasa senang sekali ya. Eh, apalagi kalau kita yang buruk amal kita yang jelek diganti dengan perbuatan yang baik, ya. Sehingga karena perbuatan kita yang baik baik saja Allah mencintai kita dan mengampuni dosa kita semua sekali. Allahu dan Allah apa namanya? Maha pengampun lagi Maha penyayang. Siapa yang bisa memberikan ampunan kepada manusia selain Allah? Oleh karena itu Sesinya kita sebagai orang Islam itu kepada Allah ya, mendekat Allah nah, dengan cara eh, menjalankan perintahnya nya menuju larangan. Nah, kemudian ketika kita mengikuti Rasulullah, kita ketika taat, taat kepada Rasulullah ya, eh, mengikuti perbuatan Rasulullah itu tidak kebetulan tetapi memang betul-betul dalam rangka berbuat taat. Karena kalau kita taat kepada Rasulullah, Allah mengatakan itu berarti kamu taat kepada Allah. Ya wa yuti Allah, kata Allah begitu di dalam surat uh, Ahli ya ayat 80. Jika kamu mengikuti Rasul, ya la wa may yuti ar kamu taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Maka kamu sungguh taat kepada Allah. Ya, sedang orang yang taat kepada Allah dan Rasul itu dikatakan e, wa may yuti ila wa rasuula huwa min wadzalika faudzalil rusul siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Lalu azza nasnaati kani ya taat di dan itu adalah kemenangan yang besar tidak sebaliknya wa ma ya'sil lahu wa rasuluhu wa ya ta'da hududahu wa yukhul narim qul lahu siapa yang dia tidak kepada Allah dan Rasul-Nya wa ya ta'da dan melanggar aturan aturan dia dihukum narah kafir akan dimasukkan ke dalam neraka tepat dalamnya neraka dan baginya dia akan mendapatkan apa namanya azabul mu'min azab atau siksa yang menghinakan atau bilang jale itu ada di dalam surat an-nisa ayat 13 dan ayat 14 ya kembali ke persoalan semula teman-teman yang berbahagia karena kita sudah mempunyai ideola yang paling baik ja, ya, idola yang paling baik dan bahkan terbaik sepanjang zaman ya, panjang setelah, ya Islam ini yakni Rasulullah, maka kenapa kita tidak menjadikan Rasulullah sebagai idola kita tetapi jangan sampai idola kita itu hanya adalah wujud soal alat. nah, tetapi betul-betul dan seluruh aspek kehidupan ya, bahkan boleh saja ya kita makan seperti apa yang diununkan oleh Rasulullah kemudian kita minum seperti yang didununkan Rasulullah sangat tidak seperti itu ya boleh saja kita apa kerabut yang sepanjang bahu seperti apa yang di apa namanya rapi biasa dilakukan Rasulullah dan sebagainya ya dan yang lebih lebih lagi adalah bagaimana kita mengikuti akhrak Rasulullah kepada diri sendiri kepada teman tetangga kepada keluarga Ya, bahkan kepada lawan dannakkhlak kita kepada Allah betul-betul kita berbaru uh, kita betul-betul contoh apa yang telah diteljarkan ya apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah kepada kita semuanya uh, untuk itu kita perlu banyak belajar tentang hadis hadis ya banyak belajar tentang sejarah nah, mudah-mudahan dengan belajar berjalan belajar sejarah itu kita bisa menyaksikan sendiri Uh, ada namanya pemanfaatannya uh, dari firman Allah yang mengatakan syuru fil ardi famduru kaifa dan terhadap bagaimana sudah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah bagaimana kesudahan orang yang tidak taat kepada Allah dan rasulnya nah tentu saja akan berakhir dengan tragis berakhir dengan menyengsarakan, menghinakan dengan ya yeah, kita tidak mau seperti itu oleh hal -hal itu mari kita hindari perbuatan-perbuatan yang seperti itu Mening kita tata hati kita sebagaimana rasul memberikan contoh kepada kita semuanya di dalam menata hati dan berpikir kita mahasiswa. Begitu mahasiswa sebagai pengantar muda-muda di STK ini bermanfaat bagi kita semuanya. Injil, terima kasih Ustaz. Ini, ini ada pertanyaan. Hmm. Yeah. Tentang seputar peringatan maulutan Nabi Ustaz. Iya, iya. Uh, Ustaz mohon diterangkan apakah ada ulama yang mengatakan bahwa memperingati maulud Nabi Muhammad Wasallam itu merupakan suatu bid'ah hasanah. Uh, apakah pendapat itu bisa dibenarkan Ustaz? Mohon dijelaskan. Iya, jadi itu kembali ke istilah bid'ah dulu. Ya, yes, bid'ah itu sendiri itu hanya dikenal di dalam masalah ibadah, ya. Kalau di dalam masalah muamalah itu tidak ada kata tidak dikenal istilah bid'ah. Karena di dalam masalah muamalah itu justru kita diperintahkan untuk berbuat bid'ah. Berbuat yang baru yang bermanfaat bagi kemanusiaan kalau di dalam masalah muamalah. Rasulullah suatu satu hari melihat seorang sahabat dia itu mengawinkan kurma Ya, kurang lebihnya sama seperti mengawinin salak pondong itu. Ya, kemudian Rasulullah ee menegur sahabatnya, "Kenapa kok kamu berbuat seperti itu? Tawannya karma seperti itu. Kenapa tidak kau biarkan e, alami saja kurang lebihnya seperti itu?" Dan nah, sahabat untuk taat sekali kepada Rasulullah kemudian tidak tidak melakukannya lagi. Ya, akhirnya dibiarkan dikawinkan oleh angin, oleh alam sebagainya begitu. Ya, tapi kemudian tahun berikutnya ketika Rasulullah datang ke rumah ke tempat sahabat itu lagi ternyata panennya jeblok, panennya jelek, ya. Nah, kemudian sahabat tadi mengatakan ya begitu tuh kalau tidak dikawinkan dengan cara seperti yang biasa sahabat tadi lakukan. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu sekalian lebih mengetahui tentang urusan duniamu. Artinya urusan tentang masalah urusan dunia itu ya Rasulullah mengakui bahwa apa namanya orang lain mungkin lebih hebat daripada Rasulullah ini petani yang biasa mengawinkan kurma lebih bagus daripada Rasulullah dalam hal mengawinkan kurma itu ya, orang Jawa yang dia alih membikin tempe lebih hebat daripada Rasulullah yang tidak pernah bisa membuat tempe dia pandai membuat pesawat terbang membuat desain pesawat rancang bangun pesawat terbang tentu lebih hebat daripada Rasulullah di dalam masalah pesawat terbang itu Karena Rasulullah itu arti ya di dalam rangka untuk apa namanya menjadikan akhlak manusia itu karima. Untuk mengaruhi manusia supaya bisa beraklak karima. Maka si Rasulullah itu dikatakan oleh Rasulullah sendiri inama buis tuli utamimama karimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus dia adalah kecuali untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak kan gitu. Nah kemudian itu dalam masalah Muhammad lah. Artinya mau amalah kalau orang du dulu naik uh, pergi haji, naik otak, kita pulih, naik pesawat sekarang. Kalau dulu uh, Rasulullah masjidnya itu, salat di masjid masjidnya itu hanya terbuat dari batu dan kemudian atapnya daun atau peletak kurna, sekarang atapnya uh, dengan uh, seng atau sirap apapun, boleh-boleh saja -boleh, nah, tidak ada masalah seperti itu atau pula rida dan izar atau pula jubah, kamis. Ya, sama pakai baju biasa, pakai celana panjang, baju eh, juga boleh jaccah. Itu masalah dunia. Artinya di dalam masalah dunia itu kita harus paham betul ada kaidah yang mengatakan al-ashlu apa namanya? Ah, ya, kalamat dunia. al al -ibahah. Artinya di dalam masalah keduniaan itu, di dunia ini ibahah. Di bukunya Ya, semuanya boleh ya kecuali yang dilarang oleh Allah dan rasul Segala macam minuman boleh saja. Eh kita mau minum teh, mau minum kopi, mau minum susu, mau minum sprite, mau minum coca-cola, mau minum SR, boleh-boleh saja. Ya, esoda gembira dan sebagainya, boleh-boleh saja Yang tidak boleh khamr, ya komer. Yang tidak boleh minuman yang mahkuman. Kelu miskin, miskin khamr dan polu khamr haram semua minuman yang memalukkan itu komper dan semua komper itu apa namanya haram hukum ya begitu juga tentang makanan. semua makanan, boleh kamu makan, kecuali ini semua wanita boleh nikahi kecuali ini. ini itu masalah kini, seperti itu dan kemudian kalau masalah ibadah, ya itu memang ada istilah ah. ya? Dalam ibadah adalah, adalah isti, istilah ah. 6, ada tapi yang itu ada ya dan dalil tipe idofiyah ada tidak tidak hakikiyah. Hakikiyah itu menurut taraf hakiki pada derajatnya itu fitah. Artinya menurut betul-betul jabrul rasulullah tidak pernah ada dalam sebuah konteks ibadah. Kemudian kok kita mengadakan itu berarti kita dalam hal dalam konteks seperti itu itu fitah. Ya. Kemudian fitah idofiyah itu adalah fitah yang terjadi karena penyandaran antara satu tuntunan dengan tuntunan yang lain. Ya. Artinya tuntunan satu ada tuntunannya, tuntunan dua ada tuntunannya, tetapi menggabungkan antara satu tuntunan dengan tuntunan tuntunan pertama dengan tuntunan kedua itu enggak ada tuntunannya seperti itu dan ini namanya idhthithafiyah. Ya, contohnya ada sholawat, ada tuntunannya. Adzan ada tuntunannya, tetapi menggabungkan salawat dengan adzan tidak pernah ada tuntunan. Nah, ini masuk masuk kategori apa namanya? idhthithafiyah. Nah, kalau kalau ya namanya Umar sendiri mengatakan apa namanya? tsakai bid'ah adalah ini kemudian disimpulkan sebagai apa namanya? bid'ah hasanah itu tidak tepat yang seperti itu. Kenapa? Karena Umar tidak membikin syariat yang baru. Umar itu justru mengembalikan eh, apa namanya? hal-hal yang rancang pada saat itu kembali kepada Rasulullah. Ya, pada saat dia keluar malam hari bersama salah seorang pembantunya, kalau sahabatnya ya Uh, kemudian melihat umat di mana tarawih tetapi tarawihnya kok imamnya enggaknya ada yang bermakmum ada ada yang bersama ada yang tidak berjamaah pancar-pancir ngamaridul padahal jamaah Rasulullah dulu tidak ada seperti itu diajarkan tadi kalau Rasulullah itu imam ya semuanya bermakmum kepada Rasulullah nah kemudian para banyaknya uh, Umar bin Watt, Umar bin Fadak seperti itu jamaah diimami oleh seorang sahabat ya, kalau enggak salah namanya Buy apa ya kalau salahnya itu golongan akhirnya semuanya bermakmum pada dia. Justru Umar itu mengembalikan seperti zaman Rasulullah dulu, tidak membikin syariat baru, ya. Kalau apa namanya, Umar kemudian nikmat ah di Ahadhi, kalau seba, sebaik-baik bid'ah adalah ini, itu bukan berarti bid'ah dalam masalah syariah, tetapi hanya hanya lughawi saja. Ya, secara syar'i dia tidak membikin aturan baru, bahkan dia mengembalikan ke aturan Rasulullah. Ya, tetapi ia hanya me, uh, mengatakan binah itu sebagai uh, dalam konteks lughah saja, tadi skibah saja. Karena memang tidak ada syariat yang baru di situ. Ya. Tidak ada syariat yang baru, maka jangan kemudian digunakan sebagai dalil adanya binah hasanah. Umar berani berbuat begitu, itu kan berarti boleh. Salah benar kan? Wong Umar tidak mau bikin syariat baru, kok. Umar itu malah mengembalikan, kok. Ya, mengembalikan loh. seperti zamannya Rasulullah. Nah, sekali lagi. Kemudian kalau kita masuk kepada kepada Maulud Nabi, nah kita lihat Maulud Nabi itu seperti apa? Kalau itu hanya wujudnya pengajian, eh, pengajian itu sendiri adalah muamalah, ya boleh-boleh saja. Kan gitu. Boleh-boleh saja kalau itu hanya pengajian kan, gitu. Tetapi kemudian kalau Maulud Nabi itu kemudian dibungkan dengan ritual ibadah, doa-doa, ah -doa, eh, zikir sholawat, dan juga gitu wujudnya doa. Dan bahkan disertai Dengan ritual tertentu, berdiri ketika Jamal diminta berdiri Ketika membaca sholat, disebut nama Rasulullah, dan merasa bahwa Disitu arusnya Rasulullah hadir, nah ini ada Masalah yang besar di sini Kalau sudah digantengkan Dengan ibadah, ini menjadi ibadah baru Karena zaman Rasulullah dulu Tidak ada, ya Rasulullah Ketika walau nabi kemudian memperingati Dengan cara seperti itu, tidak ada Sekali lagi ya saya, saya, saya, saya garis bawahi Ketika Peringatan uh, mau, maut Nabi itu Hanya sebatas ya Muamalah, pengajian Tidak Tidak masalah, karena muamalah Tidak ada larangannya berarti boleh Tetapi kalau kemudian dimasukkan ke dalam pengajian itu Ritual-ritual ibadah Maka ritual ibadah inilah yang bahaya Bisa masuk ke dalam kategori Bidah, karena kalau bantuan Bidah Ya untuk Allah, karena terus luar ngiri mengatakan kuluti ta'tin do wa kulut do lalatin kan gitu. Kalau ada tidak hasanah ada, yang ku teksibata, bidaya, bidah, itu semuanya do Kulu ta'tin do lalah wa kulu, dolala, final, kan gitu. Begitu kurang lebihnya, eh mohon maaf yang tidak set yang monggo saja kalau tidak set pendapat pengalaman Uh, kenyataan umat sekarang sedapatan seperti itu Tidak sedapat ya kita saling menghormati gitu. Dan tidak usah nyalah-nyalakan Tidak usah menjelek-jelekkan uh, Yang lain berpendapat di Gitu Monggo Yang yang ini berpendapat di Gitu Monggo Kita saling menghormati Itu yang hilang di tengah hati Di, di, di dalam hati umat Islam sekarang itu itu Rasa ukuah uh, persaudaraan Satu tubuh itu hilang Sehingga kalau beda pendapat kemudian dianggap musuh Dianggap ancat Yang harus disingkirkan dan sebagainya Jangan sampai kita sebagai umat Islam merasa seperti itu. Ya, kalau kita sudah bersikap seperti itu, artinya kita itu sudah merasa diri kita itu sebagai hakim. Padahal yang namanya hakim itu adalah Allah. Jangan sampai seperti itu. ya Kita tidak tahu siapa yang benar, siapa yang salah dihadapan Allah. Nanti ya, yang penting kita berusaha semaksimalnya untuk mempelajari, memahami. Yang paling tepat, paling uh, puas itu yang kita pegang tanpa harus merendahkan pendapat orang lain itu Mas sudah menjadi paham. Injih terima kasih Ustaz atas penjelasannya. E, kembali ke pertanyaan yang lain Ustaz. Iya, yeah, silakan. Eh berhubungan pertanyaan kemarin tentang salat. Eh begini Ustaz, yeah. ketika salat berjamaah imam merasa ada kekeliruan dalam salat sehingga seimam uh. sehingga seimam sujud sahwi. Namun kami tidak melihat kekeluarannya. Kami tidak merasa kalau sulatnya keliru. Eh apakah ketika imam sudut sahwi, kami sebagai makmum juga harus ikut sujud sahwi, Ustaz? Iya, kalau memang sudut sahwi kita sudut itu tidak ada masalah kok. Ya. Hmm? Tapi kalau kita yakin bahwa imam itu tidak tidak apa namanya, tidak melakukan kesalahan kok dia sudut sahwi. Ya, kita tidak perlu sujud sahwi juga boleh, tidak ada masalah. Kalau memang kita betul-betul yakin bahwa imam itu tidak salah, sujud dua sahwinya itu muncul karena keraguan, ya usah ikut, tidak ada masalah gitu. Ya. Tetapi kalau kita sendiri juga ragu-ragu uh, apa namanya? Imam mungkin imam yakin bahwa dia salah, ya kita ikuti imam gitu. Eh jadi uh, tergantung uh, kita betul-betul ngerti bahwa imam tidak berbuat salah, ndak usah susut Tetapi kalau kita sendiri juga ragu, imamnya yakin bahwa imam salah, ya sudah, kita ikuti imamnya. Tidak ada persoalan yang serius di situ, saya kira. Ya, terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih. E, ini ada pertanyaan, e, sebenarnya dulu pernah dibahas, tapi ini e, ada orang lain bertanya lagi, Ustaz. Iya, e, yeah, iya. Yeah. Begini, Ustaz. E, ketika waktu sholat sudah habis, sudah mulai habis di akhir salat Kita masih dalam perjalanan Padahal pakean, <tuk> Padahal pakaian kena najis Bolehkah kita Sulat Ustaz Atau kita jamaat Atau kita jamak akhir Waktu terkena najis itu Apakah kita boleh sulat atau Kita eh jamak akhir Ustaz untuk sulatnya itu Mohon penjelasannya Iya <tuk> eh uh, repot sebenarnya, dulu pernah kita bahas kalau mungkin itu celana dalamnya yang kena natsis dan celana dalam kita bisa copot, ya masuk kamar mandi, ke watch it, atau kemana, ke terminal atau apa yang ada kamar mandinya. Kemudian celana uh, dalamnya kita copot, kalau itu celana natsis kita sendiri, kemudian kita bersinjak, kemudian kita unduh. Kalau perlu celananya itu dicuci ya bagian yang kena nasi dan sebagainya dipakai lagi atau dikantongin dan sebagainya hilang nasinya ya enggak apa-apa. Kemudian salat di situ. Semaksimalnya kita berusaha untuk salat salat uh, tepat pada waktunya kan kalau kamu sebagai musafir nah, namanya musafir yang boleh boleh saja nanti ditunda apa namanya pada salat berikutnya, Juhur uh, ditunda masuk asar atau magrib ditunda masuk isya akan boleh-boleh saja. Nah ini yang menjadi persoalan umat sekarang ini tidak terbiasa untuk selat apa namanya, jamak kosor, tidak terbiasa untuk mengambil ruksoh dari uh, musafir maka kemudian jadi sulit sendiri. Akhirnya kalau kita memang, memang keluar dari komat kita, kita itu berstatus bagi musafir kita akhirnya tidak takut untuk melakukan jamak kosor itu. Enak-enak saja itu, keringan. Kalau kita tidak pernah mau mengamalkan, ya takut terus seumur hidup tidak akan berani, pernah berani untuk jamak kosor itu padahal itu ja di dalam Islam nah begitu juga tepam, tepam, itu kalau kita memang tidak tidak mau tepam, tepam, tepam, tepam, tepam, tepam, tepam, tepam, tepam, tepam, tepam, tepam, tepam, tepam, tepam, tepam, tepam, itu kita tidak akan mengamalkan Quran kalau memang Quran membolehkan, senang membolehkan ya sudah diamalkan gitu saja jangan kemudian kita takut salah takut keliru, itu malah was-was dari setan yang mudah seperti itu kalau memang sudah kita baca teksnya kita mungkeng teksnya, kita ngerti dan sebagainya secara kontekstual amalan itu seperti ini, maka kita amalkan e, sehingga tidak menyulitkan dalam keadaan seperti ini ya kalau kita biasa mengamalkan tuntunan jamak kosor, hari yang seperti ini tidak akan menjadi persoalan Apalagi bagi teman-teman yang berada di Korea, di Cina, di Jepang, pergi keluar dari Indonesia atau keluar Jawa atau keluar kota dan sebagainya, nah, enak saja lah kita melaksanakan penurunan itu. jamak kosor sehingga tidak menyelidikan sendiri. Nah yang jadi repot karena tidak berani melaksanakan penurunan jamak kosor, mengadipi persoalan ini seperti ini bingung, malah rasulansisan tersebut. Wah ya, ini ramudung ini. Kalau kita menyaksikan ya dalam perjalanan naik pesawat atau naik kereta api, Eh, pesawat mungkin melewati waktu maghrib waktu issha dan sebagainya di di pesawat eh kereta api juga begitu itu banyak Di antara orang Islam kemudian tidak tidak salat padahal saya yakin yang berada di dalam pesawat saya yakin yang berada berada di dalam eh, kereta api itu mayoritas Juga umat Islam di Indonesia ini ya nah, karena mereka tidak terbiasa untuk melakukan tuntunan eh, salat eh, salat seperti itu jamak kosor dan sebagainya tayamum akhirnya memang pesawat tidak berani salat Enggak ada yang wujudu, padahal dia boleh tayang sambil duduk, dikereta juga begitu karena akhirnya enggak ada, kemudian tidak wujud. padahal kita boleh tayang ya. Kalau pesawat enggak, Bro, pesawat harus berdiri, enggak, tidak. Tidak harus berdiri, ya, harus berdiri keadaan normal. Ya, fail fail lambat itu, ya, itu bila tidak mampu, fail lambat itu tidak mampu, ya. Kita boleh takotin dan kita boleh duduk, ya. Apa kalau cenderung di cendika atau atau terbaring ini pada pada kolom uh, normalnya berdiri tetapi kalau uh, tidak bisa berdiri karena naik pesawat dan sebagainya naik kereta dan sebagainya bisa saja duduk ya atau kalau sakit duduk saja tidak bisa ya boleh sambil berbaring gitu jadi wudunya bisa dikerjai tayammum berdirinya bisa, bisa diganti dengan duduk ya kemudian sholat uh, yang masing-masing waktunya bisa diganti di dengan jamaah atau bahkan jawab sholat dan semuanya diringkas Itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah, kemurahan-kemurahan, kemudahan-kemudahan yang keringan-mengkeringan -keringan yang diberikan oleh Allah itu. Harusnya kita bisa menyaksikan. Itu sebagai kehebatan Allah ya yang diberikan sejak apa, apa namanya, 14 abad yang lalu, Allah sudah bisa menyaksikan apa yang terjadi sekarang. Kalau manusia tak mungkin bisa menyaksikan bahwa 14 abad yang tak datang, itu manusia bisa naik pesawat. Nggak bisa, nah, sekarang ini kita bisa menyaksikan ya pergi ke Korea keadaan begitu. Mengetsa dari dari Jakarta atau Singapura makan waktu 7 8 9 jam dan sebagainya. Ya foto atau surat-surat terus padahal melewati surat yang banyak, barangkali nah, tidak hanya 1, mungkin dua, mungkin tiga, dan sebagainya. Nah, kembali nah, kalau itu adalah jalanan di Indonesia ini aja naik motor, naik motor, naik mobil berhenti masjid atau terminal atau pom bensin. Uh, kemudian najisnya dicuci kemudian salat disitu maksimalnya, tetapi kalau itu memang perjalanan yang hasil kamu menjadikan kamu sebagai musafir ya boleh saja nanti digunakan masuk jam yang lainnya uh, kemudian lakukan apa namanya eh uh, jamak akhir itu boleh boleh saja gitu Mas terima kasih Ustad uh, ini ada tambahan lagi tentang najis ini tadi Ustaz ya yeah. Uh, Ustadz apakah pakaian yang Terkena najis Apakah sah Untuk kita gunakan salat Ustadz Karena ada yang berpendapat Walau karena air mari Boleh juga untuk salat Kalau tidak ada pakaian lain Dengan syarat tadi Berhubungan dengan istri sendiri Mohon penjelasannya tentang Najis dan khadr Ustadz Ya kalau mani air mani itu tidak termasuk nasiss ya tidak termasuk nasis yang namanya nacis itu tanpa berak tinja ya kemudian ngencingng kemudian madi wadi kemudian darah head darah nipas ya kalau sperma mani itu tidak termasuk nasiss kalau termasuk nasiss kita jadi manusia nas kabeh karena kita itu mani itu calon jadi manusia kalau itu najis dimasukkan ke tubuh istri kita ya najis ngebujupitalang no itu tidak najis ya sehingga di eh, dalam artis dikisahkan bahwa iizarnya rassulullah itu karena bercak apa namanya sperma ya di ke korek- korek- korek karena dibubang itu tidak ada masalah itu boleh-buli saja nah sekarang kalau kaitannya najis dengan haddas ya, orang yang berkhadas itu adalah orang yang berkhadas kecil gitu ya adalah orang yang mengelu mengeluarkan najis ya baik pinja, padat maupun cair, kencing, baradiwaji dan sebagainya maupun kentut orang yang berhadas itu. Addot itu bukan najis ya. Karena berhadas itu orang yang yang mengeluarkan apa namanya? sesuatu dari apa dua lubangnya itu kecuali steril ya. Kolistermal gitu dia. Nah, orang yang berhadas itu ya dia punya kewajiban di samping membersihkan najis yang keluar dari lubang itu Ya, juga berwudu Kalau dia berak, bersihkan dulu beraknya, baru wudu Kalau dia kencing, bersihkan dulu kencingnya, baru wudu Kemudian kalau dia kentut, ya karena kentut tidak menyisakan apa-apa Tidak dibersihkan, jalan keluar kentutnya Maka kemudian dia berwudu, gitu. standarnya seperti itu Protaknya ngunuhin gitu Nah itu kata kecil Nah kata sebesar, itu eh, apa namanya Uh, bah, bah, muncul kalau seseorang itu mengeluarkan mani, sengaja maupun tidak sengaja, atau kitan bertemu dengan kitan artinya bersetubu, baik keluar maupun tidak keluar mani, kan gitu nah, kalau hades kecil cukup dengan mencuci uh, najis, kemudian berbudu kalau hades besar ini apa namanya, cara bersucinya adalah dengan mandi mandi junob pun itu Ada aturan main sendiri, wudhu ada tata caranya sendiri, kemudian mandi juga ada tata caranya sendiri, maka jangan ngawur. Kalau wudu aja kemudian tidak sah, kalau wudu yang benar-benar sebagaimana ee benar wudu mandi juga mestinya juga juga jadi harus sesuai ketentuan lah, semaksimalnya di, di apa namanya? lakukan sesuai ketentuan yang itu. Jangan kita ngawur karena ini kaitannya dengan ibadah ya, kalau kita tidak suci dari hadas besar ataupun kecil, maka salat kita nanti tidak sah seperti itu. Ya, maka dari itu, meskipun sudah tua-tua, meskipun sudah mahasiswa, meskipun sudah sarjana, bahkan dokter, di MTA ini tetap saja wajib belajar yang namanya wudung, belajar namanya apa bersihkan atas besar, mandi, dan sebagainya, salat juga perlu belajar. Jangan malu-malu kita belajar hal-hal yang supaya prinsip, meskipun kita, e, Cile, ya karena itu nanti Kunci uh, keaksahan Salat kita, kalau tersebut dunia Atau juga Mahdi Cenabat Tidak benar, benar, atau bersucinya Dari atas kecil dan atas besarnya tidak benar nah Nanti bahaya, salat kita uh, Bisa tidak sah itu Gitu Mas Gadi eh, Terima kasih Ustadz <tuh> Masih menyambung ini tadi e, Untuk Mahdi Cenabat itu Kalau musafir diperbolehkan Untuk tayang mum Ter, uh, iya iya. Bentuk-bentuknya gimana Ustaz tayamumnya dalam mandi janabat itu Ustaz? Mohon diterangkan. Iya. Iya iya betul. Orang musafir kalau dia berhadas kecil atau berhadas besar itu boleh mengganti uh, bersucinya yang berupa apa namanya wudu maupun mandi uh, dengan tayamum saja. Ada kisah seorang sahabat yang dia sedang dalam keadaan musafir, kemudian dia uh, apa namanya Uh, junub, ya, bersetupu dengan istri, kan? Uh, kemudian, uh, tidak mendapatkan air dalam kisahnya itu, kemudian dia mau wudhu, tapi tidak tahu caranya wudhu. Mau tayamun, tapi tidak tahu caranya tayamun bagaimana. Akhirnya sahabat tadi berguling-guling di atas pasir, gitu. Merasa, uh, apa yang dengan seperti itu, bisa menggantikan mandi junub, gitu. tapi tidak seperti itu. Yang dituntunkan oleh Rasulullah, hadis-hadis yang syokeh, Bukhari dan Muslim itu menuntunkan tayamum itu cukup dengan menepukkan tangan di tempat yang berdebu itu tanpa membaca apapun, segala lagi tanpa dimulai dengan membaca apapun, menepukkan menepukkan telapak tangan pada tempat yang berdebu, kemudian membasuh kedua telapak tangan tersebut beserta punggungnya terlebih beserta punggungnya, kemudian membasuh muka gitu, wajah itu. Eh satu cara ya dalam satu hadis. Hadis lain meriwayatkan bahwa men, uh, caranya menepuk uh, telapak tangan ke pada tempat yang berdebu, kemudian membasuh muka dulu, wajah dulu ya. Kemudian baru kemudian telapak tangan dan punggungnya itu dan itu. Jadi bisa dibalik, uh, menepuk kemudian membasuh tangan serta punggung kemudian muka atau menepuk tempat berdebu kemudian membasuh muka dulu baru kemudian uh, telapak dan punggung tangan. Kanan dan kiri itu Caranya sesimpel itu eh Ada memang hadis Yang menceritakan Tentang membasuh tangan itu sampai siku Membasuh tangannya sampai siku Membasuhnya maksudnya mengusap Mengusap tangan yang sudah berdebu dari Mengusapkan tangan yang sudah berdebu Tadi ke tangan sampai siku Tetapi hadisnya itu doif nah, Karena doif ya tidak usah dipergunakan Tapi kebanyakan masyarakat Yang belum paham justru mengamalkan Yang seperti itu Oleh nah, karena itu mari kita kembalikan Habis yang soteh menentunkan Yang dibasuk adalah Kelapak uh, tangan sampai punggung kemudian muka Atau tepuk dulu Tempat berjumpul telapak tangan kita Kemudian masuk muka baru ke Tangan, punggung tangan itu Satu kali jadi cukup Itu mas Terima kasih Ustaz e, Menurut kesimpulan tadi Jadi untuk mandi janabat Dengan wudu Tayamumnya sama ya Ustaz Ya betul sama ya Umar di Jamal kan walaupun cara sama, tidak ada tuntunan yang berbeda dalam konteks itu. Meskipun mandine beda karo wudune kan itu ya. Tapi tayamumnya sama Tuntunia, seperti itu ya. Gitu Mas. Jadi tinggal amal aja, ora wedi. Kalau kamu kebetulan mimpi basah di, di Korea kemudian mau boleh, -boleh Arman terima kasih Ustaz. Kembali ke pertanyaan lain tadi, eh urutan dan bacaan yang yang harus dibaca ketika ketika khotbah Jumat Apakah boleh bila dalam pelaksanaannya cuma dua orang yang satu adzan kemudian khotbah kemudian Imam yang satunya menjadi makmum Apakah itu diperbolehkan Ustaz? mohon diterangkan Iya jadi tentang khotbah itu sendiri Banyak orang berpendapat bahwa Ketua Jum'at itu adalah sebagai pengganti dua rakaat duhur, kan gitu. Uh, uh, mereka berpendapat bahwa aslinya adalah sholat duhur, kemudian diganti dengan sholat jumat dua rekat. Karena dua rekat, diganti duhur, kan gitu. Jadi dua rekatnya diganti kota. Tetapi yang seperti itu tidak ada dalilnya sama sekali dari Quran maupun sunnah, ya. Bahkan kalau kita lihat quran itu yang namanya salat Jumat itu perintah asal asli perintah dari Allah salat Jumat ayat 9 dan seterusnya itu kan itu nah, karena perintah asli aslinya yang ditaat itu sudah sempurna dengan peraturan kan itu jadi salat Jumat tidak ada salat Jumat 4 takaqat ya dikerjakan di dengan cara apapun yang namanya salat Jumat itu hanya dua rekaat nah kemudian kalau kita bertakutlah Nah, tidak ada dasar sama sekali bahwa khotbah itu sebagai pengganti dua rekaat yang lain tadi ya yang ada justru mah khotbah itu ya yang memang tuntunan yang tuntunan uh, tersendiri artinya tuntunan uh, yang berbeda dengan dengan salat shatnya hanya dua rekaat tetapi disitu uh, dituntunkan ada pebrakan itu dan memangtata cara Islam menghormati hari raya kan seperti itu kan gitu ya Islam itu punya tatr cara yang menghormati hari raya itu dengan cara yang berbeda dengan umat lain karena umat lain mungkin menghormati hari raya itu dengan nyanyi-nyanyi dengan pestakoraa kembang api Islam itu memang uh, menghormati hari-hari raya itu dengan berkumpul seperti itu bulan salat ya kemudian uh, salat dankhoda kita bisa meyaklesikan hari raya itu Fitri ituha ya itu kita peringati dengan salat nah, dan kutba ya kemudian juga hari raya jumat tetul juga hari raya seminggu sekali itu diperingati dengan jumat dengan salat dan dengan tahan gitu Adapun khotbah e, dari salat e, rangkaian salat jumat itu hukumnya bagaimana kalau kita berbicara hukum ya hukumnya adalah sunnah kenapa kok hukumnya sunnah tapi dawajib tak pernah ada seorang pemuda yang e, dia datang terlambat ketika rasulullah sedang khutbah jumat ah, Pemuda tadi langsung mau duduk mendengarkan khotbah Rasulullah, tetapi dilarang oleh Rasulullah. Pemuda tadi diperintahkan untuk salat dulu dua rakaat baru kemudian diizinkan untuk duduk. Mereka nah, itu orang kemudian menamakannya sebagai dua rekaat pahyatul masjid, penghormatan terhadap masjid, yang gitu. Nah, kalau eh, mendengarkan khotbah itu dunia wajib, Maka pemuda tadi tidak mungkin akan diperintahkan oleh runāja, Untuk salat suna, karena sūrat, tahi, atomā, tātad, kara suna, tātad, man bija kara suna, tātad, man bija kara suna, meninggalkan ya <tom> <tom breaker eles avocadogroansFormajo> eh lona ya kata itu itu wajib begitu ya dalam hidup kalau wajib sudah pasti dia dibiarkan dulu untuk mendengarkan podcast itu oleh itu nah karena sudah yang sudah tapi jangan kemudian kita nyepelekke gampang ke ini nek koma itu banyak juga orang seperti itu tetapi kita sebagai orang sebagai idola teladan dan sebagainya punca saja kita tidak akan berubah seperti itu karena Rasulullah itu sudah lewat tahu-tahu menung-nung ke menggembirakan ya, mengiming-iming ya. Eh kepada kita semuanya target kepada kita semuanya orang yang datang pada waktu yang awal dia akan diberi pahala seperti dia mendapatkan seekor unta gitu ya. Lalu berikutnya seseorang mendapatkan pahala seperti seekor seperti seekor uh, sapi dan sebagainya dan sebagainya. Terus ke Nah, kalau kita jadi orang Islam bener jaga keimanan dan sebagainya kita cinta akhirat tentu kita akan nggaruh seperti itu kita dalam tadi apa namanya are e-komah kemudian baru datang ke masjid karena rumah dekat masjid dan sebagainya ya kalau lagi kembali ukum ya khotbah itu terus sunah ya karena dalil tadi ya dan barang pemuda yang dia mau masuk eh, dia masuk saat terus eh, saat terus sunah Jumaah tapi kemudian tidak diperbolehkan Jumat ah, diperbolehkan untuk diperendahkan untuk salat Jumat yang namanya salat Jumat khotatul masjid tadi. Adapun bagi saudara kita yang percaya bahwa Jumat ah itu adalah perintah baru, perintahnya asalnya adalah dzuhur karena dzuhur empat rakaat kemudian diganti dengan apa namanya khotbah yang dua rakaat ya monggo silakan. Ya, umat matislaminīma uz katrā angļu ki ekspos ole, trpākiem ar tam, ko pietei, un manā ir anvil, kita manā ģimī, un manā ģimī, un manā ģimī, un manā ģimī, un manā ģimī, un manā ģimī, un manā ģimī, un manā Ya, tidak apa-apa kita saling menghormati kalau kita saling bersaudara dan seperti ya sampai kemudian karena tidak pendapat kalau kita mengorbankan persaudaraan kita kan iman-eman seperti itu ya jadi mudah-mudahan eh, apa kita paham terhadap apa yang harus kita lakukan Tentu harus ngelek-lek tanpa, tanpa harus nyalaki tanpa harus memistakan merendahkan saudara kita satu terhadap yang lain umat Islam itu bersaudara ya ah uh, mukminu aqu mukfik media dia mesinnya ya inna al mukminu naikwaun gitu ya mestinya al muslim mukul muslim dan sebagai yang pentingnya seperti itu ya jangan kemudian kitangeai hanya karena beda pemahaman hanya karena beda pendapat kok kemudian kita saling berseberangan saling ketenteng eh nah, saling ribut satu dengan yang lain memalukan kita malu kepada Allah kalau nanti kita tidak mendapatkan ribut Allah karena sikap-sikap ya kita yang keras, yang kasar yang tidak bisa menghormati perbedaan pendapat satu dengan yang lain kita hidup di bumi Pancasila yang di disini mempunyai moto bineka dan galika meskipun berbeda-beda, kita tetap satu juga, maka dari itu mari kita saling menghormati perbedaan ya pun berbeda kita tetap satu bangsa Indonesia meskipun bagaimana kita berbeda kita tetap satu umat Islam yang dikatakan oleh Rasulullah ya di dalam menghadapi penderitaan itu seperti satu tubuh gitu ya di dalam mengusahakan kemajuan memperkuat e, mengpohkan persatuan kesatuan itu kita bagikan satu bangunan kalau dunia nih yasti itu pada pada satu bangunan yang saling kuat menguatkan satu dengan yang lain. Tentu saja hal itu tidak akan bentuk kalau di dalam diri kita tidak bisa menerima menerima keanekaragaman pemahaman itu. Oleh karena mari kita senantiasa panjulkan senantiasa permukakan jiwa persaudaraan ini dan juga apa namanya? the acceptance of ya. Yeah. penerimaan tadi diversity yang diversity positif yang bagus. Uh, apa namanya uh, kita uh, bisa menerima ya kita menonjolkan ya uh, apa namanya penerimaan hati uh, kita uh, terhadap keberagaman itu mudah-mudahan dengan begitu umat Islam itu semakin menjadi dewasa semakin maju tidak kemudian saling jegah mencegah satu dengan yang lain yang diwarnai oleh diri dan tinggi satu dengan yang lain yang seperti itu justru akan menghancurkan umat Islam dari dalam itu maka tadi Injil, terima kasih stad eh ini tadi yang terakhir mohon diterangkan stad apakah boleh dalam pelaksanaan salat jumat cuma dua orang yang satu sebagai oh iya boleh kalau memang adanya sepertiiya cuma dua orang boleh tidak ada salat minimum kali yang namanya namanya eh uh, salat uh, tadi ya eh, salat jamaah yamakte Adza jamaah itu adalah ada imam ada makmum. Nah, kalau memang makmumnya salah satu ya satu itu enggak ada, ada masalah kan begitu. Bahkan kalau sendiri aja memang terpaksa salat sendiri boleh ya. Kan uh, sendiri kan mengatakan al-Jumu'ah itu wajibun ala kulli muslim fi jama'atin ila arta'atan -ka kan gitu. Jadi yang namanya salat Jumat itu istilahnya Wa ada betul-betul wajib berperan kewajiban yang benar e, bagi setiap orang Islam dalam keadaan berjamaah illa arbaatan, kecuali bagi empat orang, empat kelompok. Yang pertama abdun mamlu pun ya eh, hamba saya, kemudian imra'atun, kemudian apa namanya wanita, kemudian sawiyun dan anak-anak dan kemudian maridun orang yang sakit. Orang laki-laki yang sakit dia salat di rumah sendiri, salat Jumatnya terpisah. Nah tadi dikatakan di situ salat Jumat itu wajib bagi setiap orang Islam dalam badan jamaah kecuali katakan tadi ada salah satunya dengan sakit. Nah kalau dia sakit salat Jumat sendiri pun boleh itu tidak ada masalah kamu itu. Apalagi ini sudah jemaah dua orang, dia mungkin pergi ke Korea, ada sebagainya di pabrik itu, sudah pinggir itu apa namanya? emperan toko pabrik aja kemudian melakukan salat jamaah berdua boleh ya pengalaman ketika saya nderek ke ke Jerman dan ke Austria itu juga melewati Jumat nah kita juga Jumat di situ di dekat di Panjarra itu di Ampertopo kebetulan laptop yang putus satu itu kemudian di situ kita salat aja berapa orang itu salat semuanya biasanya sekitar 10 orang gitu eh nah, enggak sampai mungkin malah 10 orang itu kita salat Karena dari sholat jumat malah waktu itu, rombongan yang dari Padang itu tidak tidak melakukan sholat jumat di situ. Jadi sekitar 6 orang lah ya, paling 6 atau 7 atau 80 orang ya di sekitar itu. Untuk 6-7 orang lah kira ya. Nah itu salat jumat di situ, ya satu jadi imam, yang lainnya sebagai makmum di situ. Di antara 7 orang itu pun juga ada, pada pendapatnya berbeda. Ada yang kemudian jamaah sholat jumatnya dijamak dengan asar, nah kalau kita tidak menjama' dengan asar gitu. Jadi diantara 6 atau 7 orang itu sendiri, yang tiga tidak menjamak uh, dengan asar, tapi yang lainnya itu menjama dengan asar. Tidak masalah uh, begitu. Tiga dan lima, dua, berarti lima ya. Nah, saya kira lima orang, hanya lima orang itu. Lima orang, kami dari MTA ada tiga orang. Kemudian yang lain itu dua orang, bergabung telah jumlah di situ. Satu imam, empat makmum gitu Kemudian rombongan yang lain eh uh, itu eh kita ngapal ketika salat tarawih itu itu mas ya eh ini Jumat digabung dengan ashar boleh salat Jumat itu tidak dijamak dengan iya menjamak Jumat dengan itu dengan salat Kalau saat Zuhur itu ada jamak qasar wa uh, jamak qad, ya. Nah, kalau saat Jumat itu tidak ada tuntunannya me menjamak dengan Asar sama sekali kecuali di saat wukuf di Padang Arafah. Ya. Perlu paham bahwa saat wukuf di Padang Arafah itu hukumnya yang di wukuf itu berbeda dengan yang di luar wukuf. Kalau yang wukuf di Padang Aropa itu wukuf tidak boleh puasa yang di luar arofa tidak untuk ah, itu malah diperintahkan untuk disunahkan untuk qasar maka wajar saja kalau ditutup yang itu kebetulan hari Jumat di qasar di jamrak qasar dengan asar dan di situ ada sekali saja dari itu juga itu di dipandang arofa hanya spesial seperti itu jadi tidak saling ah orang kemudian menganggap ada sekelompok ulama yang mereka itu berpendapat eh uh, Jumat boleh dijamak dengan asar. Tetapi kelompok ulama lain tetap tidak ada di luar Arafah itu kemudian menjamak antara Jumat asar dan kita uh, mengikuti pendapat yang kedua ini. Tetapi tetap menghormati yang lainnya tidak perlu saling menyalahkan, ya. Gitu, Mas? Uh, Injil, Ustaz, uh, maaf kembali ke Jumat tadi, Iya, iya. Eh kalau adanya cuma dua orang Kita tidak melakukan khotbah, kita langsung salat Jumat apa diperbolehkan Ustaz? Iya, kalau memang namput khotbah ya enggak apa-apa toh khotbahnya, enggak apa-apa dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ee uh, ucapanita kula hakon tu kote wala tamu tuna ila wa antum muslimun. Waalaikumsalam wabarakatuh gitu aja boleh. Yang dimanfaatkan waktu yang luar sedikit saja, 2, 3, 5 menit untuk saling menasihatkan, tidak yang menasihati sama sekali lagi ya. Tidak usah harus bacaan yang urut begini-begitu, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi, Nahmadu wa nasakfiru wa na'udhu min suruhi angksina, dan itu usah harus seperti itu. Nah, orang apa ya, serasa, orang rasa ngonor apa? Walaupun orang yang mengikuti, yang ini ingatkan, supaya bertakwa, itu aja sudah selesai. Jadi jangan takut kalau berkotbah itu hanya memberi nasihat satu dengan yang lain seperti Ya, enggak perlu gentenan, Saya sekarang uh, uh, sing fortimame besok minggu depan gendhenan kowe kemudian pelajari, belajar kemudian diamalki di situ itu. Jadi kalau terpaksanya memang langsung salat ya ora apa dikatakan bahwa sengene kota itu hukumnya hanya sunnah. ya, tetapi jangan kemudian dienteng-tengki meskipun itu sunnah semaksimalnya kalau bisa juga diadzankan di situ. gitu Mas. Eh uh, interest tak menambah, uh, apakah khotbah Jumat itu harus ada dua teks Ustaz? Ideal aturannya seperti itu, dua khotbah. Tetapi uh, kemudian juga uh, ada orang yang membelaan yang keduaannya digunakan untuk membaca doa ya wes, monggo silakan karena memang Rasul juga biasa membaca berdoa dengan mengangkat peninjur jari itu ketika petah, ketika pebas cuma itu jadi ya dua dengan dua peba di, diselangi dengan jeda duduk sebentar apa namanya kemudian berdiri lagi pebra sebentar nah kota pertama katakan dua menitta ketiga kedua dua menit ya kemudian yang lainnya satu menit selesai lima menit sudah komplit sudah sah sudah Hai nah, insyaallah gitu nanti kalau kalau ilmunya meningkat apal tambah dan sebagainya eh semakin pde berputah dan sebagainya ya bisa diperpanjang itu tapi jangan mudahlah meninggalkan yang sunah naasi yang sunnah itu kan jadi tabungan untuk kita nanti eh namanya sehingga kita mendapatkan Ririta oleh tabungan di akhirat nanti gitu mas Inya terima kasih Staff. banyak sekali ilmu yang baru kita dapat pada malam hari ini Berapa banyak yang baru, mungkin pengetahuan mereka tentang pelajaran pada malam hari ini banyak yang baru mendengar. Berhubung waktu yeah. ya, tetap waktu yang sudah malam, mungkin pengajian pada malam hari ini bisa diakhir, yeah, Ustaz. Uh, iya, apa namanya? Uh, uh, kurang lebihnya saya minta maaf, uh, teruslah terus istiqomah di dalam mengaji sedikit demi sedikit. Ya sebanyak ilmu yang kita pahami masih banyak yang belum kita pahami Kan gitu ya nah, Kalau kita buka surat Apa oh, ya Ka'fi ayat 100 Sembilan gitu kan ya Kalau nah, ilmu Allah itu kalimat Allah itu kalau ditulis dengan dua lautan Itu belum akan habis ya, Bahkan di ayat lain delapan lautan belum akan habis gitu ya Karena dari itu jangan sampai kita sebagai orang Islam kok merasa Jadi kita sudah pinter, sudah banyak ilmu dan sebagainya jangan sampai Mari kita tagung ilmu kita, mari kita investasi ilmu sedikit demi sedikit. Nanti ketika sampai waktunya kita terjun di tengah masyarakat, kita betul-betul sudah paham tentang agama ini. Sehingga kita bisa menjadi panjang di tengah masyarakat kita. Kurang lebihnya saya minta maaf, waktu saya kembalikan Mas Gedi.